Selamat siang, p a k Arul. Halo. halo. Selamat siang, Bapak. Pak Amir, ya? Ya, silahkan, Pak Amir. Oke. Menurut saya sih itu dari dulu kan udah begitu ya peraturannya katanya mau ditestikan p tapi nggak pernah berhasil.、Uh, saya kira masih terulang lagi gitu-gitu lagi itu.、Uh, Mafianya kan udah d i l i m a t Saya lagu itu g u b e n u r y a n sekarang mampu n g a t a s mafia itu. t e r m a kasih. Oke,、okay, t e a k a s r a kasih. Pak Teguh selamat siang Selamat siang Bu Ya selamat Pak Teguh Ya ini kan Gubernur maunya mengatasi kemacetan, kemacetan Bu ya、mm -hmm. Saya Mau menyampaikan m u d a h m u d a h a n didengar sama staff-staffnya Itu bahwa itu yang dari arah barat Ke arah p u l a u gajung kan banyak sekali itu Kosong-kosong Bu Coba itu diteruskan sampai Lewat ke arah Bekasi Sampai di perbatasan Aqua-nya lah Itu saya kira k e m a c e t a n akan kurang Orang akan bergantikan Aik b u s w a y Karena saya dikerja di KM22 itu sudah kurang lebih 30 tahun Dari dulu macet tapi n gak g teratasi Tapi kenapa b u s w r i kok hanya sampai p u l 10 gadung gitu n Gak g langsung tinggal 8 kilo lagi ke arah timur gitu Bu Terima kasih Bu Oke,、okay, Ibu Mary Ya, s i l a k a n Ibu nah,、uh, Kalau menurut saya sih Jalur b u s w a y itu dekat Jalur b u s w a y boleh diberhentikan Boleh juga tidak ya Ada parkiran Tapi alangkah baik, n ya mungkin angkutan umum, angkutan umum itu rakyatnya mereka dikurangkan, gitu. Jadi otomatis mereka bisa larinya ke busway.、Hmm. Jadi lebih lebih puaslah lebih jalanannya, ya. Lebih kosong. s o a l n y a angkutan umum itu seperti, apa ya, gila-gilaan, ya. Bawa mobil yang berhenti s e enaknya, ya kan.、Uh, Kejar-kejaran k a antara sesama angkutannya, gitu.、Hmm. Okay. Uh, Semua itu d a n g ya. Terima kasih, Bu. Harudi, selamat siang. Selamat siang Bu Ya, silahkan Pak r u d i Ya, saya hanya menghimbau Kalau、uh, dilarang parkir itu Itu merugikan、uh, Toko-toko yang ada di sekitarnya Ya Nomor satu、uh, Lalu lintas itu harus bekerja keras Dan jangan tutup s e b e l a h mata Mengatasi kemacetan Yang disebabkan oleh angkutan umum Saya rasa cukup itu Oke、okay. Kalau perlu gubernurnya sudah kontrol ke jalan Penyebab kemacetan nomor satu di Jakarta itu apa? Begitu,、ya. terima kasih Terima kasih、Ma. Pak p a d i Ya selamat siang、eh, Menurut saya dari dulu、eh, sudah juga merugikan ya Baswe Karena、eh, analisisnya masih belum menyeluruh Jadi dulu tuh banyak yang、eh, pelanggannya tergusur gara-gara terkena Baswe karena dulu memang d i p a k s a k a n busway itu jalan yang kecil dibagi-bagi, nah ini yang mesti dipikirkan adalah、uh, sistem transportasi keseluruhan ya supaya orang、uh, buswaynya kalau di Singapura tuh gak memakai jalan atas tapi jalan u i bawah ya, MRT ya kereta bawah tanah itu itu juga、uh, kemarin menjadi wacana, cuman、uh, kok tidak ada tindakan ya Dan monorel juga itu bagus, menurut saya cuman tidak ada tindakan juga. Jadi menurut saya pemberdayaan infrastruktur lah. Karena sudah macet setiap hari, gaji kita dipotong untuk pajak, pajaknya nggak tahu kemana gitu, cepat d g a y a u s Oke. Terima kasih Pak Terima kasih. Adi. Ya dokter mana lu? w、wow. a、uh, kalau saya lihat memang di sini pemerintah kurang s a r i u ya bu. Ya. Harusnya, ketika dia bikin jalur busway itu, ya, mangga mau dia harus membeli tanah perang a n g di pinggir jalan untuk selebaran jalan, gitu loh. Jadi, saat ini yang pemerintah itu tadi sangat licik sekali dengan memang n gak g bisa parkir lagi di pinggir jalan itu. Otomatis nanti kan yang buka usaha, mangga k mau dia harus korbankan tanahnya tanpa harus dibayar pemerintah. Jadi dia nanti parkir orang-orang mobilnya, bangga b a n g e t harus dia mundur sebelah kan, a n tapi dia harus bayar sendiri, tanahnya dia sendiri, maksudnya、nah, pemerintah berpikir-pikir begitu. Oke,、okay. Pak Andre? Ya, Mas Yom. s i l a h a n Mbak.、Uh, ini pada tipannya nggak serah, masalahnya Pemda、uh, DKI harus memperjelas,、uh, di pinggir jalan t u h ya n g g a k boleh parkir ya. apaan, ya, kendaraan roda d u atau a kendaraan roda empat. Ini perlu diperjelas lagi、eh, Penertipan atau Pemelarang,、eh, lain n i h penertipan Pemelarang, i tujuhnya penertipan Jadi di badan jalan yang mana Ada mal l atau Pertokohan itu kan、uh, Memang banyak、uh, diparkir Di pinggir jalan itu kendaraan roda dua Contoh kayak di Gelodok, Minangsia k、uh, Itu kan juga banyak diparkir Kendaraan roda dua Ini dilarang a p a diterjipkan Begitu Bu、ya. jadi、okay. harus jelas t m a kasih Bu i Ya,、yeah, baru di Ya. Itu yang bikin macet Memang jalur busway Itu yang bodoh sekali Itu y a n bikin jalur busway Pardo, s e a m a t siang s a m a f siang, Mbak Ya, silakan, Mbak Ya, opini saya sih Gimana kalau jalur busway-nya aja Dilangin, kan, gitu Kenapa? Karena Kalau kita lihat juga n Gak g efektif, ya bak, Jalur busway-nya Karena b i s yang lewat itu juga Cuma sekali-sekali aja Yang lewat, gitu, loh Jadi Terjadi penumpukan penumpang Dan juga penumpang yang tadi tujuan b a s w a y itu supaya tersedia transportasi yang、eh, nyaman itu juga tidak tersedia kan akhirnya gitu d a n daripada macet-macet dengan jalur b a s w a y n a aja dipakai gitu jadi jalur b a s w a y n y a aja yang dihilangkan gitu kan gitu aja sih mbak、hmm, oke、okay, terima kasih pagi k ber t ya selamat sore ya p a k ya s i l a k a n bagus juga ya p a k ya karena kita lihat jalur yang dilewati oleh b a s w a y berapa banyak sih Dan juga uang parkir-parkir begitu -parkir juga nggak masuk ke kas pemda, coba masuk ke preman-preman semua itu ya. Jadi saya rasa sih mbak Usy i dihilangkan saja lah parkir-parkir di tengah jalan itu dikit macet itu mbak, makasih. Oke,、okay. Pak Tri selamat siang. Selamat siang Bu. Silakan Pak Tri. Iya mau n a s i h komentar sedikit. i ya. Itu yang sebenarnya sih bahwasannya ya perlu d i h i l a n g i n bukannya peraturannya. Masa peraturan lalu yang dibikin yang gak enak Itu yang, yang bikin baswe itu yang salah Udah jalannya kecil dibikin baswe dipaksain Penumpang n a itu i terus u t saya liat h ya Begitu aja Pak b n t a r Oke, makasih Pak Hardy ha, Selamat siang Bu Siang silahkan Begitu ya Bu, kalau menurut saya punya pikiran Itu kalau tanpa korupsi semua bisa diatasi Sepanjang masih ada korupsi itu tidak bisa dibersihin Kalau umpamanya polisi yang melanggar hukum itu polisi k i l a n g Lama-lama orang takut Bu Gitu aja Bu ya, Terima kasih Ibu Yeni Iya, selamat siang Silahkan Bu Ya itu pasti akan merugikan pengusaha yang berlokasi di sekitar lokasi itu ya、uh, Tapi usaha penertiban itu bagus Sejauh pemerintah itu juga menyediakan Kantong-kantong parkir Sebagai alternatifnya Begitu, m、hmm. a kasih Oke,、okay, Pak Edi Yo, Selamat siang, Bu s a、nah, Menurut a komentar saya Komentar saya gini, Bu Ini pemerintah Gwambelan di Jakarta Terutama Bang Foke ini Memang hebat ini Saya s a l u t sama dia、uh, Kalau untuk parkir dilarang Tapi kalau untuk ngetem Untuk jadi terminal liar Itu semua sah saja Buktinya, kita bisa lihat Di darah s e n g k a r i n g t u h Terminal liarnya Waduh パパさんはパパさんはパパはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんははパパさんはパ t さんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさん m パパさんはパパさんはパ Thank you. Okay.